Sekali lagi yang suka lagu rege, reggae mana bro? Angkat tangannya dong kali ini saya kasih salah satu artis Yang tentunya identik dengan lagu reggae Mau reggae asli, rege koplo, rege dangdut Yang terpenting dia mempunyai julukan Ratu Regenya Banyuwangi Biarong Loper kita merapat bareng-bareng DELA MONIKA Rinada Musik Entertainment, terima kasih a d'endai l'atant se video syuting terima berapa... kasih juga oke terima kasih mas lidah wayo wayo waaay solom bro oke t'etit politik Kañs